Hi, welcome to your voicemail. You've got two new messages. Halo Ran, kemana aja? Kok di telepon nggak diangkat? Oke ini jadi ya, kita lanjut bareng di 19. Konfirm ya, call me back. Hai Rani, apa kabar? Kemarin aku ada SMS kamu, siluran dikejar-kejar lagi <laughs> Aduh, gue bingung deh sama Luran ya, Lu tuh ya, dideketin cokren lu enggak mau, dideketin cokaya lu nggak mau. Lama-lama gua kenalin sama abang pemilik langgaranku gue. <laughs> Ngaco lu, kenapa lagi sama abangku bensin? Ya secara gitu loh. Karena kami mikirin status loh, enggak mikirin duit loh. Semua orang dia bilang mulai dari nol ya, Mbak. <laughs> eh gila lu, gak lari Gue tuh belum ketemu aja yang cocok sama gue mm. Lu tau kan, gue orientasinya tuh jauh Jadi gue nggak mau sama yang belum mateng Iya, yeah, iya yeah. Eh, nih mm. ada ya mm. yang ganteng tapi pendiam banget mm. Gue Sara ngomong senang? aja udah kayak badapet dari bawah dia Terus ada lagi yang tajir tapi borosnya minta ampun Semua makanan di menu bisa kali dipesan mm. sama dia Gak ada yang bener deh yang gue temuin Ada-ada oh, aja sih Iya, yeah, ya, yeah. whatever Pokoknya gini ya, gue bakal ada rencana jalan sama teman-teman gue. Nah, daripada lu stres-stres kayak gitu, mendingan ikut gue aja, ya kita refresh dulu. Siapa tahu ada yang lebih ganteng. Aku bukan jatuh cinta, namun aku jatuh hati you Selalu di Siapa Terkagum pada pandangmu, cara pandangmu melihat dunia. Ku harap kau I